Pak Ali. Ya, nama siapa? Silakan, Pak. Ini kalau udah kejadian begini terus-menerus, berarti itu menterinya nggak kerja, Pak. Hanya bisanya duduk absen di kantor saja, nggak mau turun ke lapangan, nggak mencari penyebabnya apa, solusinya apa. Jadi dia hanya absen di kantor a j a jadi nggak, nggak heran bisa terjadi berulang-ulang kali. Dan kalau udah begini, mestinya Pak SBY turun tangan langsung pecat, eh menterinya ganti yang bisa kerja, Pak. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ali, ada Bapak Joni Ya, selamat siang Pak s i l a k a n Kak Memang kalau lihat kinerja Pemegayaan Negeri, Kementerian dan sebagainya Memang kita itu, jangan kan bicara kerja keras Inovasi, udah susah sekali Sering absen dan sebagainya Jadi mungkin kalau menurut saya Itu segera dibangun jembatan Udah itu m e m u t u h k a n keharusan Gak usah dibang-bang m lagi Kita udah pengalaman bangun jembatan yang d i s u l a h mati Kita punya pengalaman dipakailah gitu nanti Gubernur Banten sama l a m p u n n y a u d a h setuju, sudah mau bangun. Nanti k a l membantu pemerintah, j a s a a s a kita bangun j e b a t a n u d a h selesai. Kalau sementara ya paling ngumpulin kapal-kapal itu, pakai kapal-kapal atau dan lainnya, gitu pak. Terima kasih pak. Baik, ada Bapak Agus? Iya, s a m a siang pak. Iya, silakan pak. Iya, saya setuju dengan pendapat Pak yang pertama, itu、eh, mungkin jajaran di p e r h u b u n g a n itu kerja, bangga nggak tahu itu siapa ya. Atau menanya t bagian negeri seperti itu, a t a u gimana ya, masih? Halo, Pak Zerbem Nah, s a m a t s a n g nih ya. ya, ini saya w i t o y o Ya, silakan Jadi Pak Jadi yang apa, kejadian yang sering terjadi kemacetan di m e r a k itu sebenarnya sedih sengaja itu Di Indonesia ini ya, orang pintar banyak, tapi yang tukang korupsi juga lebih banyak lagi Itu sebabnya banyak orang berkepentingan Kalau semua dibikin lancar ya, termasuk plan pembuatan jembatan Itu nanti nggak ada p u n g u t a n p u n g u t a n lagi itu nanti itu. Yang orang-orang yang berbicara nggak ada berapa-apa lagi, jadi d i b i a r i n sengaja aja itu. Ya, di komentar saya itu aja. Ada Bapak Amir? s i l a k a n Pak.、Uh, kalau menurut saya emang menterinya harus diganti a Pak i t u karena udah berulang-ulang ya. Solusinya nggak jelas menterinya diganti gitu. Selamat sore Pak Hendra. Ya sore Bu. Silakan. Menurut saya yang salah karena pejabatnya tidak tegas Bu. Jadi kalau saya jadi Menteri Perhubungan yang nggak bisa ngurus a SDP s i m a r a mundur aja p e c a t gitu Bu. Jangan masa berulang-ulang berkali-kali kita mengalami masalah tidak bisa mempunyai solusi yang tepat gitu kan. Apakah tidak bisa dikoordinasikan dengan baik apapun namanya ya kasih waktu target harus bisa menyelesaikan. Jadi kita tuh harus benar-benar tegak, harus ada hukumannya. Jadi masanya... Pak Nasrun, selamat sore. Pemerintah ini banyak wacana. Kan ada wacana untuk bikin jembatan di Merak, Kebakau, ini Sumatera itu. Observasinya apa? Kalau bilang jembatan itu jadi mau dibuang kemana kapalnya gitu loh. Ke para kata Hali. Karena khusus untuk feri Jakarta. a n g Merak, Uang Merak, Uang Merak itu kapal yang tersendiri gitu loh. Jadi SB ini presidennya kan... u d a Halo, h terputus Pak Nasrun. Selamat malam Pak Robert.、Uh, Leo... Selamat malam Bu Kiki a、oh, Paliu, maaf Pak Paliu s i l a k a n Iya kurang jelas jadi、uh, jadi nama saya salah、uh, Komentar saya sih Pakai angkapan lot aja tuh Bu Jadi beres masalahnya, terima kasih Terima kasih kemali b Pak l e o Dan saya beralih ke Pak Robet ya berikut ini Selamat malam Pak Selamat malam s i l a k a n Pak Robet Ya harusnya Menteri Perhubungan yang bertanggung jawab Dia punya dirjen-dirjen semua itu kan Ada fungsinya, bagaimana caranya supaya bisa membackup kalau nunggu kapalnya di servis nunggu di dok kapan kelarnya ya, seperti tadi bapak tadi bilang angkatan laut itu kapal perang kita, kapal angkatan laut p e n a n g p e n a n g a j a di laut dibantuin dong rakyatnya kan lagi butuh transportasi ini kan menyangkut hajat hidup orang banyak segala macam kebutuhan s e m b a k o l a h harga-harga nanti meningkat ini kan udah kepentingan masyarakat luas jadi tentara pun TNI angkatan laut jangan tutup mata、okay. bantu lah rakyat baik、Makasih. terima kasih pak r o b e t Pak Effin selamat malam selamat malam bagaimana komentarnya Pak itu、uh, harus diberantas dulu mafia di daerah b a k a u n i maupun merah、hmm. itu ke satu kedua itu perusahaan-perusahaan、uh, yang operator kapal penyeberangan itu Itu harus、uh, bekerja profesional, operasional artinya gini. Kalau dia berangkat,、uh, dua jam, misalnya jamnya harus tepat. Jadi kalau pelayarannya dua j a m y a dua jam, jangan terus berlayarnya,、uh, hafal harusnya dua jam, jadi kan tiga jam atau empat jam. Jadi begitu satu terlambat merapat. Itu akhirnya yang lain itu jadi terganggu.、Mm -hmm. Jadi sebetulnya itu tidak perlu ada penambahan kapal. Dan Dan tidak perlu ada macet-macet、uh, begitu Karena saya punya pengalaman, saya seringnya berangkat, a tahu persis tuh、hmm. Saya tahu sudah tidak, saya ngalamin cara-cara mereka uh, itu uh, Waktu Biasanya dia dikasih 45 menit untuk masuk ke kapal itu Kapal itu hanya dikasih jatah 45 menit berlayar hmm. Hmm. Isi atau tidak isi, kapal itu harus berangkat Karena yang lain itu sudah menunggu mau rapat jadi, jadi pelayarannya itu sebetulnya terganggu akibat terlalu banyak m a s i a m a s i a itu truk-truk itu dicucuk、eh, di, di apa dipalakin ada yang 400 ribu ada yang 600 ribu makin dia makin banyak yang ada ketunda begini mafia itu makin makin lahan jadi lahan pencarian uang mereka gitu loh terima kasih baik terima kasih pak Edwin dan